Saya kan ditemani cowok gantengnya dari Nyopala apa? Salah satu. Kan ada dua, Kalau ini gayanya sedikit R&B gimana gitu. Wis. <kosik> buat Mas Broden yuk. Temani dia di sini si buat kompak semuanya yuk. Kompak demi sih. Indonesia yang teristimewa. İzlediğiniz için Semuanya kompak. Demi kompak kita rela hujan-hujanan ya semuanya. Ya bener.